Alhamdulillah Malam hari ini bisa Kumpul lagi Di tempat ini Para hadirin Para pemirsa dimanapun anda berada Malam ini kita akan Ngaji santai-santai ya, Ngaji santai-santai Semoga duduk-duduk kita Di majlis ini Kita bisa istiqomah. Beserta anak cucu kita Ila yomil kiamah Begini Ini hasil renungan saya Keliling dakwah selama ini Khususnya beberapa hari ini Hampir Tiap hari saya meninggalkan Kota Solo Hampir tiap hari Dan saya ketemu dengan Berbagai macam Orang dari berbagai kelompok lapisan masyarakat dengan berbagai tipe, eh, dengan berbagai tipe, dengan berbagai watak dan berbagai tingkah lakunya macam-macam. Dari yang tingkah lakunya secara dohir baik, dari yang tingkah lakunya secara dohir belum baik, dari yang sangat berharta sampai dengan yang sangat tidak berharta. Dari yang pandai dan yang belum pandai. Tiap hari ketemu. macam-macam. Kemudian timbul beberapa hal. Yang menjadi renungan buat saya. Nah, ini mau saya bagi buat jenengan semua. Mudah-mudahan. Renungan yang saya bagikan ini bisa manfaat untuk siapapun yang mendengarnya. Baik yang melihat tontonan ini 100 tahun atau 200 tahun lagi. Ya. Amin Allahumma. Amin. Jadi. Saudara-saudaraku yang 100 tahun lagi, artinya kalau anda hidup 100 tahun dari sekarang, sekarang 1436 Hijriah, kalau anda hidup di tahun 1536 Hijriah, atau sekarang 2014, kalau anda hidup di 2114 Masehi, lagi nonton tayangan ini, saya udah ngajak anda bicara 100 tahun yang lalu. Jadi 100 tahun yang lalu saya udah ngajak anda bicara, Percara sudah saya hadirkan di, di Majlis Ar-Raudhoh, ya di malam hari hari ini. Apalagi yang sekarang, jadi yang masa depan pun saya sah. Siapa? Karena saya ingin Majlis ini itu pahalanya bukan waktu dimensi waktu ini, tapi sampai dimensi waktu Ilahyomil Kiamah. Sehingga kita yang sekarang maupun yang besok maupun yang lusa maupun yang kemarin itu dapat pahala yang berlimpah luar biasa. Amin Allahumma, Amin. Boleh nanya Jenengan sholat Alhamdulillah sholat Anda puasa Alhamdulillah Ramadan ya puasa Anda zakat fitrah Alhamdulillah ya zakat fitrah Zakat mal Sebagian alhamdulillah zakat mal Haji Sebagian alhamdulillah haji Tapi pasti semua berniat menaikan ibadah haji Jenengan sholat, anda sholat Malam sholat Dhuha sholat ya, Sholat terus, kira-kira akan habis Atau enggak akan habis Anda puasa Ramadan Ini Ramadan berikutnya Ramadan Berikutnya Ramadan berikutnya Kira-kira akan puasa terus atau akan habis Jawabannya Sholatnya akan habis Puasanya akan habis Umrohnya akan habis Hajinya akan habis nah, Yang menghabiskan apa itu Usia, umurnya habis maka sholatnya juga habis. Umurnya habis maka puasanya juga habis. Berarti dengan habisnya umur kesempatan untuk amal juga habis. Begitu kan? Amal dalam bentuk sholat sudah nggak bisa. Amal dalam bentuk puasa nggak bisa. Padahal hidup kita itu dimulai ketika kita pindah dari dunia ini. Ketika kita meninggal dunia, justru itu baru memulai hi, hidup. Sebetulnya sekarang ini belum hidup. Datu sopogi, ini belum hi, hidup. Karena dunia ini penuh dengan tipu daya, batamorgana, ya, kamuflase dan lain sebagainya. Seperti kalau anda bilang bayi itu kan belum hidup toh, walaupun hidup, tapi belum hi, hidup. <tuh> Kapan hidupnya bayi itu? Kalau sudah lah lahir, uh lahir, saiki. padahal di perut itu ya urep padahal di perut itu ya hidup di perut ya hi hidup tapi dikatakan hidup ketika dia sudah terlahir ke muka bu, bumi ke alam dunia, baru dikatakan oh hidup dia sekarang, kenapa? bisa gerak nanti bisa memejamkan matanya, bisa membuka matanya bisa mulai teriak bisa ngomong, sampai bisa berangkang merangkak, sampai jalan kemudian lah Lari, berinteraksi, kerja, cari duit, menikah, punya anak Orang baru mengatakan hi, hidup Sama seperti kita melihat bayi dalam perut Kita katakan bayi itu belum hidup Walaupun hidup Tapi belum hi, hidup dalam arti sebenarnya Maka mereka yang ada di alam kubur Lihat kita yang ada di alam dunia Iki je mati Ini belum hi, hidup Hidupnya kapan? Nanti kalau sudah pindah bersama kami itu baru betul-betul hidup. Makanya dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, "An-nas niyam. Manusia itu tidur." Ya, tidur sama mati bedanya apa? Tidur sama mati itu sama saja. Jadi kalau orang kebanyakan tidur berarti orang itu sering mati. Ya, akhirnya cepat mati makanya jangan sering-sering tidur, ya, tidurnya dikit saja, nggak usah banyak banyak. Anas Niam, manusia itu tidur. Idama tuh intabahu. Nanti kalau sudah meninggal dunia, baru mereka bangun. Melek yang betul itu bangun yang betul itu. Padahal manusia ini kan ya nggak nggak tidur toh, sadar ya jalan, ya ngomong, ya kerja, ya berhubungan dengan sesamanya, berinteraksi. Tapi dikatakan oleh oleh Khalifah Ali bin Abi Thaalib, karena Allah aja, warahmatullah taala, manusia tersebut sedang tidur. Nanti kalau sudah meninggal dunia, baru dia itu melek, baru dia bangun dari tidurnya. Dalam kata lain, kita sekarang ini sedang mati, hidup yang sebetulnya nanti setelah mati. Berarti. Kalau hidup sebetulnya hidup setelah mati Begitu kita mati Meninggal dunia Seharusnya kita itu punya Sangu bekal yang luar Biasa Padahal begitu kita meninggal dunia Justru kita sudah tidak bisa berbuat Apa-apa Begitu Is dead, selesai Duh tutup ini gak bisa apa-apa Padahal dibutuhkannya saat Saat itu Makanya, yuk kita siap-siap Cari amal yang kalau kita is dead, Amal itu terus Ngasih pahala Kalau kita itu sedoh Sedoh sama is kan hampir sama kalimatnya Ya sedoh, dead, mati Meninggal du, dunia Kalau udah begitu Gimana caranya kita punya amal Yang kita begitu pindah Amalnya langsung terkirim Ganjarannya ngirim Terus Ya, ganjarannya ngirim, terus pahalanya ngirim terus. Alhamdulillah. Sama Allah dikasih. Amalan seperti itu, dikasih. Nah, apa amalannya? Amalannya apa? Ada tiga. Yang pokok ada tiga. Satu. Hujannya <tuh> <tuh> lewat lagi. Ya, mogok-mokok nggak? Mampir. Saya janji nanti kalau hujannya turun. Ibu-ibu tetap di situ ya, enggak kehujanan. Bapak-bapak nyingkir kanan, nyingkir kiri. Enggak kehujanan. Ya, kameranya dipayungi biar saya kehujanan sendiri. Siap? Lu serius ini. Siap? Karpetnya bagaimana, Karpet dipikir besok sekalian dicuci. Dicu? Paling teman-teman saya repot dikit. Ya, karpetnya enggak pernah dicuci udah sekian lama kan. Kalau sampai kehujanan ya moga-moga Dik tidak Tapi hidup itu kan bukan seperti yang kita mau Hidup itu maunya Allah Subhanahu SWT Jadi kalau Allah mau hujan, Ya sudah diterima Dikasih panas ya diterima Tugas kita min, minta nah, Minta itu namanya iba, ibadah Nah kalau minta kok hasilnya belum sama Jangan ngeyel Terus ngeresullah Terus protes Saya sudah doai ya Allah kenapa tidak kamu kabulkan Loh. Nah Tuhannya saya atau kamu Siapa enggak ridha dengan ketentuanku Silahkan cari Tuhan selain aku Kata Allah Enggak mungkin dah Enggak mungkin dapat Moga diunjuk yang sudah dapat minuman Sudah habis Yang habis silahkan di jog lagi itu ya Ini bapak-bapak belum dapat semua ya Yang depan belum Yang soft depan ini belum Yang belakang sudah Yang depan belum ada tiga amal soleh utama Yang kalau orangnya itu meninggal dunia Amal solehnya jalan terus Nomor satu Waladun soleh yad'ulah Punya anak soleh yang mendoakan dia selalu Anak soleh yang selalu mendoakan Dari sini para ulama mengatakan Yang dimaksud anak soleh mendoakan bukan cuma anak soleh Artinya dia punya teman-teman yang mau mendoakan Muslimin muslimat yang mau mendoakan khususnya anaknya sendiri Berarti misi hidup kita sekarang ini paling penting cari teman dan cari anak yang bisa mendoakan Cari teman cari anak yang bisa mendoakan Alhamdulillah bapak ibu hadir di majlis ini ya kan? Ada juga teman-teman yang tidak hadir tapi ikut majlis ini ada yang hadir, nggak ada yang nggak hadir dan tidak sempat ikut, tapi uangnya ikut di majlis ini. Ada, ada orang yang nggak hadir di majlis ini, nggak sempat ikut, tapi di luar jam pengajian dia ikut bantu, bantu bersihi dan lain sebagainya. Artinya punya andil di majlis ini. Alhamdulillah, selalu didoakan. Semoga orang-orang yang pernah hadir di majlis ini dan orang-orang yang pernah bantu, bantu majlis ini diampuni dosanya. Itu kan selalu didoakan. Sehingga kalau nanti meninggal dunia Pahala itu akan nyambung terus Ya pahalanya akan nyambung toh. Terus Punya teman yang mau menduk Akan Dan terutama Anaknya sendiri Makanya kita kalau punya anak itu Nah waktu nomor satu gimana caranya Anak kita jadi anak yang soleh Dan nah, sekarang banyak orang yang Anaknya gak dididik jadi anak soleh Pengennya semoga anak saya jadi anak yang soleh Cuman di lisan Cuman di lisan, prakteknya enggak Lo pengen anaknya jadi anak yang soleh Tapi disekolahkan di sekolah non muslim Soleh banget tuh nanti Oh tau, ini anaknya pengen jadi anak soleh Tapi disekolahkan sama sekolah non muslim Ya naudzubillah min, min Kan yang penting Yang penting anaknya Bukan sekolahnya oh, Masya Allah Orang kumpul sebentar tuh ya lama-lama ya ketularan lama-lama ketuh larat ingin anaknya jadi anak yang so, soleh tapi tidak pernah dikumpulkan sama orang yang soleh kumpulnya sama orang-orang yang enggak mau sholat orang-orang yang enggak mau dikir orang-orang yang enggak hormat sama orang tuanya bagaimana mungkin anaknya bisa jadi orang yang so, soleh makanya kalau kita ingin punya anak yang soleh ya diajak ke masjid seperti ini dikenalkan ulama, dikenalkan kiai, dikenalkan ustad dikenalkan habib, dikenalkan Oh, majlis ilmu ya Dikenalkan di fikir, Dikenalkan di fikir Sehingga anaknya akan tumbuh jadi orang yang soleh Contoh Habib Abdullah bin Abu Bakar ala Idrus Seorang wali besar Ketika ditanya Caranya kamu bisa jadi wali bagaimana Habib Kok bisa jadi wali Jawabannya gampang Saya mau ngajak orang tua saya Ibu saya bermain Ternyata ibu saya saya datangi lagi sholat duha saya mau ngajak bapak saya main, bapak saya juga lagi sholat duha. Saya mau ngajak pembantu saya main, pembantu saya juga lagi sholat duha. Akhirnya saya berdiri di samping orang tua saya ikut sholat duha. Ya ikut sholat duha. Kalau pengen punya anak yang soleh, ya harus dijadikan orang tuanya soleh. Kumpulannya juga soleh. Katut. Katut. Mungkin sebagian orang nggak nggak mikir ya. Anak itu dianggap bahkan sekarang ibu-ibu turut untuk nekat to suruh punya anak aja nggak mau. Bu ya, iya kan bu? Maunya cuma satu, satu satu. Tapi tunggu lima tahun lagi. Ya dua dua, jangan lebih dari dua. Padahal dua nggak lama mati dua-duanya. Terus gimana? Naudzubillah men, nalek. Moko moko tua umur ya moko moko tua umur lah. Kalau dua terus meninggal terus bi. Bu, anaknya tiga mau bu? Empat Loh empat tidak kan tu lihat tuh. Tiga mau Empat eh tidak Padahal kalau punya stok anak soleh banyak Berarti yang mendoakan juga bah Banyak padahal kita dikubur Pengen pensiun gini loh hitung hitungan matematikanya Kalau jenengan anda punya Anak empat ya punya anak empat Satu anak punya anak empat Berarti anak anda jadi berapa itu Hah? Empat Masing-masing dari empat ini punya cucu Setiap orang um, empat ya, Empat dikali empat enam belas ditambah um, empat Berarti delapan belas Delapan belas Nah kemudian cucu anda Masing-masing punya anak empat Saya mau nanya Ajib atau gak ajib Ajib berarti sudah berapa nih Mumat ngitung dewi saya gak mau ngitung Ya kan Berarti masing-masing tadi yang yang yang 16 itu, yang 16 itu ditambah lagi satunya m4. Um, Berarti 16 kali um, 4 betul kan? 16 kali 4 ditambah um, 4 Berapa itu? 68. 68. 68 ini kalau jenengan program jadi anak soleh, di program jadi anak soleh di kuburan pensiun yang satu buka pesantren, yang satu bantu pesantren, ya kan? yang satu ahlinya ngumpulkan orang di dikir, nah anda sebagai orang tua awal, itu dikirimi ganjaran terus uh. nah kalau kemudian koncoyoran duwe, putu mati kabih, turunan entek temen gak punya, cucu mati semua, ya kan, temen gak punya abis, ya cucu mati se semua, nah yang ngomong ngirimi kita di kuburan pahala siapa ini, ini, makanya jangan, jangan Jangan takut punya anak Jangan takut punya anak diniati Pengin punya anak yang soleh Dan turunan yang banyak Karena kita butuh doa Di dalam ku kubur Itu yang pertama, saya tidak akan perpanjang itu Yang kedua Soda koton jariah Sedekah yang pahalanya mengalir toh, Terus Mohon maaf Nggak pun ya Boleh nanya Boleh Kira-kira anda ingin punya rumah enggak? Jujur, ingin punya rumah enggak? Pengen Pengen yang gedenya seberapa? Nah, nanya, nanya Sealun-alun Bingung kan? Ternyata enggak-enggak enggak repot ngurusnya Ya, Pajaknya besar eh? nah, Seberapa kira-kira? 200 meter persegi? Cukup? Cukup? Ya, 200 meter persegi Oke okay. 200 meter persegi. Kira-kira jenengan bangun berapa lama itu? Anggap setahun selesai, ya, setahun selesai. Sudah rapi, setahun 200 meter persegi bangunnya seta setahun. Punya rumah umur berapa? Anggap 40 tahun. 40 tahun punya rumah luas 200 meter per persegi. Nanya lagi, tinggalnya di rumah itu kira-kira berapa tahun? N nanya ini yang punya rumah umur 40 ya kalau yang punya rumah umur 60 kira-kira tinggalnya berapa tahun yang punya oma um rumah umur 50 kira-kira tinggalnya berapa tahun udah ambil umur stand aja lah 40 tahun gitu ya dan wafat itu umur 63 rata-rata manusia anggap begitu ya berarti tinggal di rumah 23 25 ta tahun kira-kira cucu atau enggak cucu ha Ngeluarkan duit banyak, nempatinya cuma 23 tahun, 25 tahun, masuk kubur entek, masih disoal. Masih di diaudit. Orang sekarang diaudit KPK pada takut semua kan? Betul kan? Takut terlibat korupsi. Lain yang ngaudit malaikat itu lebih lebih teliti daripada KPK. Ini bagaimana rumah kamu untuk apa ini? Untuk ibadah, bohong. Nyatanya buat nonton sinetron. Ya Untuk sholat, bohong Sholat kamu lima waktu ya wak, waktu Sunnah juga jah, jarang Bohong, bukan untuk so, sholat Untuk baca Al-Quran, bohong Kamu baca Al-Quran itu cuma Ramadan Di luar Ramadan hampir gak pernah Iya, Untung-untung Ada Yasin keliling ibu-ibu pengajian Itu pasti diunduh di rumah kamu Itu pun belum tentu setahun sek sekali Ayo, buat apa ini? Rumahnya buat? Buat apa? Habis gitu loh Punya rumah, tapi kita meninggal ha? Habis Rugi atau enggak rugi? Rugi Kan Rugi Nah kita harus punya sesuatu yang kalau kita meninggal Enggak habis Punya mobil, meninggal, habis Milik ahli, wah, waris Punya motor, meninggal, habis Milik ahli, waris nah, Harus mikir pintar dari sekarang Kalau saya meninggal, gimana caranya Pahala mengalir dan duit saya itu tidak habis Gampang caranya Titipkan ke Allah selesai Ya Allah Saya punya rumah tiga Yang dua saya titipkan kamu Ya Allah Ternyata rumah yang dua ini disewakan Sama dia, diwakafkan Rumah ini saya wakafkan Untuk masjid, untuk disewakan Uangnya untuk mas. masjid A Masjid B, yang satu masjid A Satu masjid B Dah itu dia masuk kubur pensiun itu. Kenapa? Rumah itu dikontrak, uangnya masuk masjid, masjid untuk bayar lampu, listrik, buat bayar PDAM dan lain sebagainya. Dikubur dia dapat pahala semua orang yang sholat, yang ngaji, yang belajar di masjid. Gak ada yang sholat, gak ada yang ngaji, tetap dapat pahala. Yang karena masjid tidak luput dari malaikat yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Itu namanya orang pintar. Bin, Tapi coba, selama ini uang kita larinya kemana? Jujur. Betul? Masuk mulut, turun di perut, kemudian dibuang lewat belakang sama lewat de, depan, kadang-kadang juga lewat mu, mulut karena muntah. Betul kan? Habis. Sayang atau enggak sayang ini? Sayang. Saya tuh salut sama teman-teman saya yang enggak punya duit. Kalau jumatan mesti bawa duit. Ya, biasanya orang-orang yang yang kurang kurang apa ya? Kurang duitnya. Itu justru kalau Jumatan rajin bawa duit untuk akhirat. Plung. Untuk akhirat. Plung. Tapi kalau yang punya duit selalu alasan dompet saya ketinggalan. Kebanyakan yang punya duit enggak berani bawa dom dompet. Akhirnya enggak bawa du duit. Sehingga ketika Jumat dia ya tidak sodakoh untuk masjid itu ya juga ti tidak. Jumatan tuh. Itu kelihatan itu kan. Mana yang mikir, mikir betul dari rumah? Saya mau nanti Titip sama Allah uang saya Itu kelihatan Karena di rumah pasti dipersiapkan kan bahwa berapa Ditaruh di kantong mana, apal mesti dia Begitu ada kota amal di masjid itu jalan Langsung dah, apal Karena dia sudah siapkan kok, ini nanti untuk masjid Sudah disiapkan lah, Pintar-pintarlah kita sekarang Nabung untuk akhirat Sudah anak di program Yang pintar ngaji, pintar pikir Pintar sholat Ya, itu saja lah Jenengan buat pinter matematika enggak bisa ngaji, nangis teng kuburan Saya jamin di kuburan jangan nangis Gerong-gerong Gebuk malaikat bagi Baru ampun, tiada ampun Malaikat itu ngumpuli Al-Gujuh Tapi coba kalau kalau anaknya Matematika ya pinter Tapi ngajinya super Pinter, begitu bapaknya ada di kubur Anaknya pagi sudah ziaroh Pagi sudah sih, ziaroh Yesin Oh malaikat rahmat datang ini Malaikat rahmat datang Nih nampan nih Kopi silakan diminum Kopi kubur lain <laughs> Malaikat yang bawa ini Kopi ala ku Kubur loh hidupnya Doyang kopi Ya di kuburan dikasih kok Kopi Makanya sekarang saya mau minum kopi Alhamdulillah Silakan diminum Jumat depan minumnya Kopi ya Boleh? Ya, sesekali kan. Ini susu terus sesekali biar merasakan kopi itu ya. Saya pengin jenengan semua jadi pecandu kopi. Pengen tuh. Yang yang sehat-sehat. Saya ini kurang sehat lambungnya tapi nekat minum kopi karena dikatakan kopi minuman para wali. Jadi yang enggak suka minum kopi berarti ciri-ciri belum jadi wali. Lu katanya kalau itu katanya kan. Coba jenengan lihat kebanyakan orang-orang saleh itu doyannya minum Kopi Makanya saya tiru minum kopinya dulu Walaupun belum so, soleh minimal kan ada miripnya Sama-sama minum kopi Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi dikubur ini kita butuh Sesuatu yang nemeni kita Butuh sekali Karena mumpung kita hidup Punya duit berapapun Ya, jadikan itu betul-betul nanti jadi teman dikubur Jangan sampai duit kita jadi teman yang ngubur. Bukan jadi teman dikubur tapi jadi teman yang ngubur, tambah ngedak-ngedak, tambah ngremuk kami gitu ya. Jangan, tapi jadi teman yang nemeni di dikubur, jadi lampunya. Gimana Habib caranya biar saya bisa punya lampu di kuburan? Ya gampang, banyak masjid yang peteng terang no banyak masjid itu yang lampunya kriap kriap kriap mau mati itu ya. Nah, Di sini kan, alhamdulillah lampunya terang ya. Ada kan masjid-masjid yang lampunya itu redup. Karena mungkin takmirnya takut dikasih lampu yang terang nanti kasnya untuk PLN-nya melon melonjat. Yang bayar belum ah? Belum ada. Lunjungan pengen kuburan terang gampang? Takmir masjid. Ya. Pokoknya saya udah ngomong sama anak-anak saya. Ini perusahaan saya ini 30% untuk masjid ini. Jadi lampu ini harus padang. Kalau sampai lampunya gelap, jenengan saya tuntut semua di akhirat. Usiap, oh, oh, padang semua. Iu yang masuk senang, yang aji senang. Yang matanya kriap kriap juga jadi se senang. Biasanya kita mau cokoran rakyat tuaan. Biasa baca Al-Kafah. Kehatan sekarang kok jadi jelas. Ijelas, jelas oh, lampu ini padang. Yang lampunya tu terang. Ini con contoh, cuma contoh. Bu. Boleh nanya, Bu. Mohon maaf ya, Bu. ya. E, kadang ibu-ibu itu kan punya cincin, punya gelang, punya kalung. Kadang. Betul ya? Mohon maaf. Pakainya kapan? Pas jago. Kondangan. Betul kan? Pas kondangan dipakai. Nanya. Kalau ibu pakai pakai kalung, apakah kepaan? Kalau ketahuan berarti ibu enggak pakai jilbab, berarti duso, haram buka aurot gitu kan? Berarti pakai kalung enggak keli, kelihatan, percuma. Berarti kalung ini untuk sua, suami. Kira-kira njenengan -kira pakai kalung, Anda pakai kalung, suami tertarik. Murah, Bu. Saya kasih tahu rahasia pria. Jadi kalung itu enggak nambah kecantikan wanita, tambah gara-gara kalung wanita itu tidak dilihat cantiknya sing delok kalungnya tok. Kalung iki regane berandul ya. Ini kalau ini kalau dijual harganya berapa? Berapa? Lumayan nih tambah-tambah modal, kan begitu? Mohon maaf, pakai gelang, ya bisa dipakai waktu kondangan. Nanya, kira-kira kalau anda pakai gelang terbuat dari emas gitu, ada orang yang terus seneng gitu? Terus anda jadi cantik tak jamin? Gue ngelek, ingat gue gelang regonet ulang 100 juta, juta tetap lelek, betul kan? Jadi orangnya jelek, pakai gelang 300 juta, ya tetap jelek. jelek. Tambah dirasa ni, orang patut, rapatut. orang patut, orang patut, enggak pantas, enggak pantas. Itu cocoknya saya yang pakai. Ya. Lelong kulitnya hitam, dia pakai gelang emas yang warnanya kuning yang mengkilap. Tambah soya ketoanirong, gitu ya. Semakin kelihatan nih hitamnya. Pakai apa lagi? coba mau pakai ini? Apa namanya gelang di kaki? Krompian, krompian, krompian. Wah, bayang orang gitu digira tambah wayang oh wayang orang. Ndak ada yang yang dipakai itu buat kita tambah cantik itu ndak ada. Manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Ndak ada manfaatnya. Kalau cuma untuk gaya, jenengan beli yang palsu saja. Beli yang pal, palsu dan itu aman. Kenapa? Yang namanya jambret delok alah palsu. Ya kan? Enggak tertarik jambret, tapi begitu kita Mas Asri oh jambret itu senengnya luar Biasa anda naik motor tangannya dita tarik kalau jamretnya redup sadis bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Naudzubillah min Daleh. Terus manfaat? Gak manfaat. Begitu meninggal dunia ahli waris yang kemudian yes simbahku kai mas-masane telung kilo. Nenek saya mas-masannya 3 kilo wow, Berpesta poran, jenengan dikubur nih Ahli waris, pesta poran, warisan Gak inget sama jenengan semua Coba ingat-ingat omongan saya ini Dan buktikan Anak, bapaknya Meninggal dunia, ninggalkan warisan banyak Misalkan ninggalkan warisan 3M Banyak atau dikitu? Banyak ya, banyak, anaknya 5 Dapat warisan 3, 3M Ada gak yang ingat sama orang tuanya Dikubur yang ngasih duit 3M ini? Maksudnya, misal begini, uh, kakak-kakak, adik-adik, ini Alhamdulillah ada warisan 3M. Mari yang 1 miliar ini kita niatkan untuk bangun masjid buat Bapak setuju ora? Setuju tidak. Betul? Betul lah ini? Mau bagi uang 3M ini ambil 1M digunakan untuk Bapaknya yang, padahal ini 3M uang dari mana? Dari Bapaknya yang meninggal tadi. Satu M disuruh bangun masjid untuk bapaknya mikir, ini anak soleh atau anak salah model begini? Salah, makanya jangan punya anak yang salah. Punya anak yang soleh Eo, jangan hujan-hujanan seperti saya. Kalau saya hujan-hujanan boleh, tadi janji saya gitu ya. Mas Doni siapkan payung untuk kameranya. Kameranya lebih mahal daripada saya, Mas Doni itu. Iya. <laughs> Hah? Taruh belakang. Boleh, boleh. Boleh. Sebentar, santai. Nanti yang lain geser kanan, geser kiri ya. Kalau masih begini nggak apa-apa, lanjut petik-petik. Tapi begitu mak terus minggir kanan, minggir kiri, jangan khawatir. Saya tetap akan duduk di sini seperti janji saya. Saya mau niro, mau niro apa namanya teman-teman yang kehujanan ketika pengajian gitu ya, sudah mau bangun yo izin, gitu kan? Nggak bangun yo kademen, eh, mau bangun ya malu tuh. Ada yang begitu. Itu kan butuh perjuangan. Udah sering kok saya ngajar kehujanan tuh sering. Cuma dirodoh saja yang belum saya praktekkan. Setuju? Jadi setuju saya kehujanan. Ibu-ibu sadis ya. Makanya doakan biar segera bisa saya cor lantai tiganya. Jadi kita enggak kehujanan-kehujanan ya. Iya. Ini ada maksud juga saya kehujanan. Biar orang tidak tegur. Ya Allah, sakno ya Habib, ya. Kehujanan. Ustaznya kesian ya. Kehujanan. Itu lantai tiganya belum dicor dicorto. Iya. Nah, kurang berapa? Banyak. Ya sudah. Saya tutup semuanya. Alhamdulillah. Tapi saya model menik, ya. Anggel. <laughs> Susah dari orang yang mau mau ingat ingat kuburan itu. Su. Susah. Salah satu murid saya, saya salut. Saya aja belum berani niru. Di sini ada murid saya namanya Mas Khairi itu saya main-main rumahnya. Dia kan tinggalnya di Sukoharjo sama mertua sama istri. Tapi rumahnya di daerah Ngawi. Naik atas gunung itu ya, deket dekat Tawangmangu sana. Tapi masuk wilayah Ngawi. Saya masuk rumahnya. Rumahnya sangat sederhana. Lantainya itu keramik asli. Pak. Tanah lah. Tanah ya itu belum diolah masih asli. Jadi kalau disiram tuh ya langsung bertokan semua itu. Tanahnya seperti seperti itu. Tapi dengan dengan PD itu ya, luar biasa. Saya nanya, ini kamarnya siapa? Kamar saya, Bib. Kaget saya. Karena persis di atas pintu kamar, itu ada tulisan, kamar calon mayit. Kamar calon mayit. Berani Anda pasang tulisan itu di kamar Anda masing-masing? Takut kan? Takut nggak? kamar calon mayit. Coba ditulis terus dijlek, mau masuk kamar calon mayit itu. Kamar calon mayit itu. Kira-kira kita berusaha menghindari atau berusaha pengin menghindari atau nyebut mati itu kita menghindar menghindari. Kenapa? Ya mau mati sih. Pengennya hidup. Terus kalau mati kira-kira bagaimana ya nanti saya dikubur? Pertanyaannya macam-macam. Ah? Macam. Makanya kita siap-siaplah. Insyaallah kita panjang umur semua, tapi siap-siapnya kan dari sekarang. Sekarang mumpung umurnya panjang siap-siap Di kuburan saya harus punya Sesuatu Yang bisa menghidupi saya terus Selama saya di alamku Kubur Orang dulu mengatakan Kalau mau punya makanan di kubur Yang sering-sering kalau makan ngajak orang Makanya jarang orang dulu makan sendiri Ya kan? Kalau makan selalu ngajak teman-temannya Betul tak? Orang dulu begitu Ngajak temannya, ngajak temannya, ngajak temannya. Kenapa diniati Ini buat saya, yang dimakan dia. Buat saya kalau di kuburan. Buat saya kalau di kuburan. Orang sekarang itu makan, mau ngajak temannya mikir. Bayarnya piro, ya. Nah, nanti bayarnya mahal. Nih. Dia kalau makan kelihatannya satu miring, enggak enggak cukup. ini. Dia kalau nanti tambah kenaan, terus bagaimana ini? Apalagi masuk rumah makan, mohon maaf. Masuk rumah makan yang menunya harganya 100 ribu, 80 ribu, nanya, gitu ya. Berani enggak kemudian menyodorkan menu pada temannya silahkan pilih makan yang kamu suka minum yang kamu suka berani enggak? Enggak banyak orang berani yang ada mbak mas es teh lima es teh lima jangan sampai lihat minuman yang harganya satu tiga puluh es teh murah mas es teh lima kemudian makannya nasi goreng lima padahal enggak ada yang tuan nasi goreng itu nasi goreng lima ini karena yang murahmu Murah minum serba murah silahkan gitu takut kantongnya kem kempes takut isi kantongnya ha? habis lain orang-orang yang solek nih ini menunya silahkan kamu pilih sesuka kamu makan sesuka kamu wah ada yang BCI alias Ashelton itu uang tinggal segini nanti habis apalagi itu nggak pernah makan di restoran nanti kan kemerayu gegas pasti pilihnya yang nggak pernah dimakan yang modelnya aneh Aneh, setelah itu kalau menunya keluar difoto, terus jadi PP. Ada yang gitu enggak itu? Ada. Banyak terus dikit. Banyak terus dipotret nama restorannya. Spreh, begitu ya. Jadi P, jadi PP. Mumpung gratis, mumpung gratis. Gratis. Ini setan mah, ha? masuk. Hati-hati, makanannya jangan jangan sampai dipilih menunya yang mahal-mahal gitu. Itu setan. Tapi orang saleh enggak Biar Yang penting dia senang Senang itu pahalanya besar ya Ini jadi makanan saya di kuburan nanti Saya akan dapat menu yang enak juga Nanti di kuburan malaikat akan nyuruh saya milih Silahkan pilih menu yang anda suka Kan asyik. Karena di dunia kita juga nyuruh orang silahkan pilih menu yang anda su suka Paham maksud saya Seberapa kita berani menyumbangkan diri kita Untuk diri kita sendiri Maka di kubur kita akan mendapatkan yang sangat banyak kita menyumbangkan diri kita untuk diri kita sendiri bukan untuk orang lain fa in ahsantum ahsantum li ahsantum li anfusikum kalau kalian berbuat baik berbuat baik untuk diri kalian sendiri bukan untuk orang lain sementara sekarang ini kadang kita itu kalau berbuat baik merasa kita itu berbuat baik untuk bantu om. Orang jadi orang itu punya utang budi Kepada ki, kita padahal Sejatinya kita yang utang bu, budi Karena orang itu kok mau menerima Pemberian kita Paham gak ini Paham Jadi kalau kita ngasih hadiah orang misalnya Uang 100 ribu 50 ribu orangnya nerima Mestinya yang terima kasih kita Terima kasih sudah mau diterima Coba kalau orangnya itu demo semua Aku tidak mau terima sedekahmu Terus kita mau mau sedekah sama siapa mau bicara sama siapa kita. Misal gitu ya, saya mau, mau ngajar, terus ma, saya tidak mau belajar sama kamu. Di mana? Saya tidak mau belajar sama kamu. Nah, terus saya mau ngajar siapa? Makanya ketika saya ngajar tuh saya terima kasih, alhamdulillah jenengan mau datang, mau mendengarkan, mau bela, belajar. Saya dapat pahala gara-gara Anda mau datang. Mestinya yang terima kasih adalah saya, bukan jenengan terima kasih ke ke saya. Itu sikap hati harus begitu, tapi kalau sikap lahir gaya dikit enggak apa-apa. Sikap gohir gaya dikit gak, ya. apa? Tapi hatinya harus bersih. Ya Allah, terima kasih. Udah engkau kirimkan orang untuk belajar kepada saya. Misal saya diundang pengajian, Habib bisa hadir majlis di tempat saya? Oh bisa. Itu saya senang. Kenapa senang? Nah kalau saya disuruh datangi di rumahnya satu-satu kan dapatnya cuma dikit dan belum tentu dibuka. Tertok tertok lagi tidur. Tertok tertok diam sama Habibnya tuh lagi tidur. Lagi kini tidur belum tentu mau dengarkan nasihat tapi ini ada orang yang mengumpulkan ya mau ngumpulkan saya dikasih make, dikasih minum ya bahkan pulang masih dikasih amplop lagi itu kan ya, kan itu kan luar biasa kok gitu saya nggak bilang terima kasih karena namanya keba, kebangetan ya saya bilang terima kasih ya subuhul sudah dikasih lahan amal yang mudah seperti itu nah saya minta bapak ibu mikir mikir kira kira di kuburan Sangu yang yang terus jalan dulu. Kalau sholat itu habis Puasa itu habis Bikir itu habis Yang mau kita bawa terus jalan Ini loh, mana Ya ma? mana? Makanya usaha Dan usaha yang paling besar itu anak Ngajari anak ngaji, ngajari anak sholat Ngajari anak bikir, ngajari anak berakhlak yang mulia Itu nanti akan jadi sangu yang terus abadi di alamku Kubur Masih ingat kan ceritanya satu bapak yang dijaksa dikubur Setelah tiga tahun siksa kuburnya dihentikan Dia nanya sama malaikat Malaikat kenapa kok siksa kubur saya dihentikan Iya waktu kamu meninggal anakmu masih bayi Sekarang anakmu umurnya tiga tahun Hari ini belajar huruf jaiyah Belajar Al-Quran Al-Iqba'at Pahalanya kamu diberi Dan berkat anakmu belajar Al-Quran tadi Pahalanya itu bisa mengalahkan dosa-dosamu Maka Allah mengampuni kamu Nah itu kalau punya anak belajar ngaji Sebentar aja pahalanya sudah seperti itu Kalau anaknya hafal surat misalnya hafal juz amah itu bagaimana? Anaknya hafal juz satu terus hafal 30 juz. Kira-kira bagaimana? Makanya kalau ada anak hafal 30 juz, orang tuanya dikasih bonus sama Allah. Ini anak ini boleh ngasih syafaat untuk 10 10 uh, anggota keluarganya yang sudah pasti masuk neraka. Yang sudah pasti masuk neraka itu karena dosanya terlampau banyak. Itu bisa diselamatkan oleh anak yang hafal Al-Qur'an. Al Terus bapaknya sama allah kasih mahkota, ibunya dikasih mahkota, nih mahkota, Allah yang yang ngasih itu. Wong oh, yang sekarang itu Miss Universe atau Miss Indonesia dikasih mahkota itu senengnya luar biasa, padahal diyopo gitu kan. Padahal itu kan cuma mahkota kebanggaan di dunia, ya. Nah ini kalau yang ngasih mahkota, Allah Subhanahu Wa Taala, kira-kira bagaimana? Bapak-bapak jangan ikut-ikut saya loh ya. Nanti pulang masuk angin saya nggak nanggung. Kalau saya tinggal ganti selesai. Maksudnya kalau Anda kujanan, nanti masuk angin saya nggak nanggung loh ya. Kalau saya kehujanan selesai tinggal ke belakang, kemudian kan ganti. Kalau anda masih pulang naik motor kena angin masuk angin nanti istri di rumah protes enggak, kira-kira? Enggak. Belum tahu. Ya nah, nanti kalau merasa anu, geser saja, enggak ya? apa geser? Jangan jangan pakai w sama saya ya. Geser ini saya yang merintahkan. Ya kecuali dengan sudah lama enggak hujan-hujanan pengen hujan-hujanan monggo kerja boleh. Ayah, jangan nanti ngajin saya begini. Masnya sama jadi deal kan akhirnya nggak nggak khusu ya jangan khawatir Mas Mas Doni siapkan kameranya ya saya mau berdiri boleh jadi biar saya bisa lihat yang di samping-samping yuk Bismillah Mas Edwin boleh loh boleh apa <tuh> Mas Edwin kalau muncur nggak kehujanan Mas Edwin ya nggak kalau saya emang pengen hujan-hujan di belakang saya nggak hujanan. Yang mau di belakang saya boleh. Ya. Uda. Jadi yang kedua sedekah jariah. Sedekah yang pahalanya mengalir. Itu entah dengan ilmunya, entah dengan hartanya, entah dengan jabatannya. Orang punya jabatan. Itu bisa manfaatkan jabatannya untuk untuk apa ya? Untuk amal soleh. Contoh Pak Harto. Haji Muhammad Soeharto Presiden RI, betul kan? Yang kedua, betul ya? Yang kedua, Pak Harto Beliau jadi presiden Memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan Islam Malam Muslimin, yang saya tahu ya Yang saya tahu, beliau membuat Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila Betul kan? Amal Bakti Muslim Pancasila Itu pegawai negeri kalau gak salah Diminta sodakohnya Setiap bulan, deh gajian ya seribu rupiah atau berapa? seribu rupiah, gak besar diminta seribu rupiah, dipaksa untuk sodako seribu rupiah, hasilnya dikumpulkan, kemudian digunakan apa? untuk kepentingan umat Islam sehingga sepanjang Pak Harto itu hidup sampai meninggal dunia dari yayasan ini, seribu masjid yang sudah dibangun di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri nanya ini presiden yang seperti ini sudah ada lagi belum? Belum. Eh semoga nanti ada. Dan semoga yang sekarang bisa niru ya. Untuk yang satu ini kan ya, ini kan suatu yang ba bagus. Jangan nunggu jadi presiden. Semoga wali kota wali kota yang muslim itu punya cara berpikir yang seperti ini. Jangan nunggu jadi wali kota. Semoga lurah-lurah yang muslim mikir seperti seperti ini. Kantor kelurahan dibuat pengajian. Ini ya, kan cakep itu. Cakepnya luar biasa. Alhamdulillah lurah saya ini bagus baik sekali. Tahu Habibnya ada pengajian, parkirnya penuh langsung dibuka orang. Ayo parkir semua di korahan. Ini kan ajibnya luar biasa. Memang gitu, manfaatkan jabatan untuk kepentingan akhirat kita. Manfaatkan ya, itu enggak menyalahi undang-undang yang ber berlaku dengan jabatannya. Dengan tenaga, punya tenaga, bisanya macul. Bisanya <laughs> macul. Ini jadikan maculnya ini tabungan kekal ila ila yaumil qiyamah terus. Di sini ada teman-teman saya yang bisanya cuma macul. Alhamdulillah. Jadi pondasi-pondasi bangunan ini hari ini kita belajar itu berkat tukang-tukang pacul yang enggak kelihatan ini. Yang malam jam 2 masih macul, jam 1 masih macul. Ya, yang lain pada tidur, dia mah macul nih. Bisanya macul, macul. Tapi coba kalau enggak dipacul tadi, ya, kira-kira jadi enggak pondasinya? enggak jadi. Lah, proyek ini yang paling penting justru bab maculnya itu. Maculnya sampai jadi pondasi. Ini berkat teman-teman yang mau ma? macul dengan tenaganya, ya, macul. Ada lagi yang dengan ilmunya. Baik itu dengan mengajar, dengan menulis dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, walidun shalihah, ulah, sedekah jariyah tun. Kemudian yang ketiga apa? Ilmu yang bermanfaat. Ini ilmu yang bermanfaat, contohnya majelis ini. Contohnya majelis ini, insya Allah ini ilmu yang bermanfaat. Gimana caranya ilmu bermanfaat ini bisa jadi pahala yang abadi dikubur, bapak ibu kalau pulang dari sini jangan diem, sampai rumah ceritakan sama yang di rumah, walaupun cuman mungkin satu apa namanya satu persen. Besok ketemu temennya di pasar ceritakan ketemu temennya di masa lagi ceritakan tadi saya di pesawat saya tadi pagi jam 11 itu masih ada di Banjarmasin ya tadi malam jam setengah tiga malam saya masih ada di di pedalaman Kalimantan Selatan paling ujung ujung Kalimantan Selatan tuh jam setengah tiga malam di pesawat Garuda saya lihat film wah ini Habib di pesawat kok lihat film ya di pesawat Garuda, saya lihat film judulnya Haji Back rapper, itu kan saya lihat film itu, nangis saya anda jangan lihat cukup saya yang lihat, film bagus, cakep lihat film itu, nangis ya, nangis gitu saya kenapa? itu perjalanan orang yang tobat perjalanan orang yang tobat, ini contoh orang buat film tentang Islam, itu sebuah il, ilmu yang bermanfaat Karena orang di pesawat lihat nangis di atas langit bisa ingat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang buat mungkin lagi ngopi di rumah atau minum teh di di rumah, tapi dia dapat pahala, dapat pahala. Sebaliknya, ilmu yang enggak bermanfaat, buat film gambarnya perempuan pakai rok mini. Orang lihat di pesawat lihat rok mini, di atas pesawat ingatnya yang begitu-begitu, yang dimurkai ya Allah Subhanahu wa taala atau di lah dia ingat sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Orangnya di rumah tidak maksiat mungkin Mungkin dia lagi baca Al-Quran Tapi dia dapat dosa yang berkesinambungan Karena film yang dia buat Staliknya ya. Berlah, berlawanan Nah ini ilmu yang bermanfaat coba, coba disampaikan Sampaikanlah sama siapapun Sama anak, sama istri, sama suami, sama teman Kalau kita mau nyampaikan Nanti hasilnya kita rasakan di kuburan Jelas Jelas ini ini renungan Saya kok tumben ya Handphone saya ketinggalan jadi tidak bisa lihat jam Karena jamnya belum dipasang di sini. Jam berapa ini? Ya setengah Sepuluh Masih ada 30 menit lah Lagi Cukup jelas ya Ini renungan saya Sehubungan dengan Banyak orang yang tidak sadar Kalau hidup itu nanti Setelah dia meninggal dunia, dunia Sehingga tidak siap-siap dari sekah sekarang, saya gak mau, saya kaget Jenengan kaget, makanya dari sekarang Yuk kita siap, siap Apa yang kita punya, ini jadikan untuk Akhirat Sanggup? Bu Punya suami Jadikan suaminya untuk Akhirat, bisa? maksudnya ya suaminya itu kalau misalnya pas mau diajak kerja bakti di kampungnya bersih-bersih masjid ya ibu monggo pak dibantu sana ya silahkan kok suaminya kataan bis kerja bakti masuk angin pak tak kero iyo pak ya itu namanya ibu siap membaktikan diri agar suaminya untuk ah, akhirat anaknya untuk akhirat siap bu mikir Contoh anak untuk akhirat itu Sayyidina Anas bin Malik digandeng sama ibunya diajak ngadap Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, ini Anas anak saya, tolong dipek. Silakan diambil, pungut jadi anakmu, biar bantu kamu, jadi pembantumu tiap hari ya Rasulullah. Di sini ada itu ibu-ibu yang yang ngirim anaknya ke sini. Ibunya Mas Taqim. Iya, Mustaqim Ahmad Mustaqim ini murid saya yang di Raudhah ini, ibunya itu bilang sama saya begini, Habib saya titip anak saya biar bantu-bantu di sini. Terima kasih, anak saya sudah diterima bantu-bantu di sini. Ini longkow ibu model begini. Ini langka, ibunya nggak di sini kebetulan. Nggak, apa? Nggak ada ya. Iya, nah, ibunya di rumah sana. Ini beruntung punya punya. Jadi ibu yang begitu beruntung, anaknya juga beruntung punya ibu yang seperti ini, seperti itu. Beruntung, karena dipikir ibunya bagaimana caranya anak saya ini manfaat untuk akhir akhirat. Tapi orang tua zaman sekarang enggak bagaimana caranya anak saya manfaat untuk saya. Makanya anak dipaksa, Gulit duit sengage, gulit duit sengage, gulit duit sengage, gulit duit sengage. Betul, betul. Cari uang, cari, uang cari uang yang banyak, cari uang yang banyak, cari uang yang banyak, cari uang yang banyak, cari uang yang banyak. Karena bapak ibunya merasa tenteram. Nanti kalau saya sudah sudah tua, anak saya duitnya banyak kan lumayan. Produk bisa pensiun. Enggak mikir, kalau yang mati, dia itu enggak mikir. Ya. Jadi kan semuanya untuk akhirat. perakhir ini sudah lepas dari renungan. Kita kembali ke bab yang kemarin kita bahas. Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa Saya ingin cerita tentang solawat. Ya, ingin cerita tentang solawat. Ada beberapa kisah yang akan saya sampaikan. Malam ini mungkin cuman satu atau dua kisah tentang solawat. Satu atau dua kisah tentang Sholawat. Tapi kalau kisah ini direnungkan, diamalkan betul, maka akan jadi sesuatu yang yang sangat apa ya membantu kita dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Saya mau nanya, boleh? Boleh. Jenengan pengen ketemu Rasulullah SAW, ndak? Bapak Ibu pengen ketemu Rasulullah? Pengen. Serius, pengen atau enggak pengen? Pengen. Ya, ketemu itu ada dua. Ketemu lihat nyata dalam mimpi. Maupun lihat nyata di alam sadar. Itu yang pertama ya. Ketemu lihat nyata dalam mimpi. Maupun dalam sadar. Dalam sadar itu bisa di dunia. Bisa di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua ketemu dalam arti. Kita bisa berangkat ke Madinah. Kemudian ziarah kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa alihi wa Artinya bisa langsung depan di depan tempat istirahatnya Nabi Muhammad SAW yaitu makam beliau, itu namanya ketemu nah kita bahas yang, yang belakangan dulu lah, ini yang lebih gampang, yang lebih kan? Gampang. gampang, pertanyaan sudah ada niat ingin ziarah ke Madinah untuk menemui Nabi belum? sudah? sudah? bohong sudah? sudah? bohong kalau orang niat itu sudah siapkan programnya. Pasti siapkan programnya. Programnya bagaimana? Dua tahun lagi saya mau saya mau ziarah Nabi. Biayanya kurang lebih 27 juta. Ambil 24 bu, bulan. Ya 24 bulan. Berarti satu bulan satu juta. Itu dapat 24 juta. Masih susuk 4 juta. Misal gitu kan? Saya kalau pengin 2 tahun lagi sejarah Nabi Saya tiap bulan harus bisa menghasilkan uang 1 juta Tidak di UDU UD ini akan saya ta tabung Saya mau nanya Sudah punya semangat mengumpulkan duit tiap bulan 1 juta untuk ziarah? Mayoritas belum kan? Mayoritas? Belum Betul kan? Mesti mikir gini. Ong saya cari 500 ribu aja susah kok masak nabung 1 juta ya kan Itu setan Itu se Setan Kalau kita mikirnya diwale Ya Allah saya mau nabung 1 juta Tolong dikasih rezeki 3 juta Mesti bisa Saya mau nabung 1 juta Tolong dikasih rezeki 3 juta Yang 2 juta untuk keperluan sehari hari. Kalau sisa Maka akan saya tambah tabungan saya Jadi 2 Juta Siap mikir begitu? Siap mikir begitu? Saya kasih tahu ya Allah itu gak ngitung duit Menjenengan, enggak Allah gak ngitung duit saya, tidak Yang dilihat sama Allah Atimu piye Tekadmu piye Beneran enggak tekadnya? Kalau tekadnya beneran, tekadnya beneran Maka sama Allah, walaupun baru baru nabungnya itu cuma dapat 100 ribu. Baru dapat 100 ribu, bulan berikutnya mau nabung 100 ribu, kok diparani orang. Mas, kamu saya ajak nemeni saya berangkat umroh ya. Selesai. Bisa terjadi atau enggak bisa terjadi itu? Bisa. Itu yang dikatakan umroh rasah. Umroh rasah. Umroh rasah mbak bayar. Jadi umroh nggak sah, maksudnya nggak usah mbak bayar. Caranya bagaimana? Siapkan tabungan di rumah. Ini tabungan khusus untuk ziarah nabi. Ya untuk ziarah nabi, pasti bisa ketemu nanti. Kenapa? Karena kalau orang niat sama Allah, niatnya akan diwujudkan. Yang penting ada kesungguhan. Setiap mulai mulai besok nabung buat umrohnya masing-masing. Tenang, saya tidak akan buka biru umroh. Jadi tidak akan ngejak jenengkan umroh bareng saya. Ini bukan iklan. Faham ya? Jadi silakan umroh lewat biru yang ada, biru manapun. Ya, yang penting ahlu sunnah wal jamaah. Hati-hati milih biru. Cari biru yang ahlu sunnah wal jamaah. Jadi diajari nanti ziarah nabi, ziarah wali, ziarah Sahabat akan diajari. Kalau biru yang tidak ahlu sunnah wal jamaah, tambahan nanti dikatakan, oh jangan begini, ini betah tun neraka. Repot kan ya? Jadi yang yang pinter milih birunya. Yang kedua, ketemu Nabi dalam arti mimpi bertemu Rasulullah SAW. Ya, mimpi bertemu Rasulullah SAW. Bisa enggak? Bisa. Nah, saya ini orang jelek, apa bisa ketemu Rasulullah SAW? Ya bisa, asal Rasulullah mau. Asal Rasulullah mau. Nah, caranya biar mau bagaimana? Ya senangkan Rasulullah SAW. Nah, caranya cara nyenangkan Rasulullah bagaimana? Banyak. Cara menyenangkan Rasulullah banyak. Contoh ya, orang-orang yang mimpi ketemu Rasul. Boleh, saya ceritakan dikit. Orang-orang yang mimpi ketemu Rasul, SAW. di antaranya ada seorang ulama, ya ada seorang ulama, beliau itu ketika ceramah tiba-tiba berhenti. Dulu saya ceritakan Syabroqatir Jilani ya, RA. ini lain, ada lagi lain ulama. Ketika ceramah, beliau berhenti. Kemudian beliau itu diem lama sekali. Setelah sekian lama Ternyata di depannya itu ada, ada pendengar murid itu yang lagi tidur Ketika muridnya bangun baru dia melanjutkan ceramah Nah dia mengatakan pada muridnya Apa yang disampaikan Nabi tadi ya, Apa yang disampaikan Nabi tadi Tolong diamalkan Tolong diamalkan Artinya ulama ini lihat Lihat muridnya lagi ditemui Nabi dalam mimpi Kalau ulama ini lihat beneran Nabi datang ke mimpi muridnya tersebut Nah caranya bagaimana ya biar kita didatangi Rasulullah SAW? Satu, mohon maaf. Bapak-bapak pengen mimpi temu Rasulullah? Kurangi merokok, kalau bisa tinggalkan rokok. Jenengan baca solawat 50 ribu kali, terus ngerokok selesai. Nabi gak datang. Kenapa? Karena aroma rokok itu membuat Rasulullah menjauh. Gak suka. Iya, Rasulullah gak? Gak suka. Jadi kalau mau tidur, pengen ditemui Nabi, sebelum tidur jangan meroh, merokok. Padahal aroma rokok itu rokoknya maghrib sampai nanti jam 10 masih le, lekat. Makanya ada nanya, Habib saya sudah sulawatan terus tapi kok gak mimpi Nabi, kenapa? Padahal sulawatan saya sudah kenceng ribuan kali. lah ngerokokmu juga kenceng. Ya ngerokokmu juga kenceng. Maka ngerokoknya tinggalkan. Kalau gak bisa tinggalkan total ya udahlah habis maghrib jangan ngerokok. Habis mahir jangan ngerokok. Siapa tahu nanti kalau malam ditemui Nabi Muhammad s.a.w. Apa betul lebih ngerokok itu menghalangi orang bertemu Rasulullah s.a.w.? Iya, sangat betul. Iya, sangat betul. Buktinya, bukti secara syari Rasul itu mengatakan, kalian kalau ke masjid ya jangan makan bawang, jangan makan beram, berambang. Karena aroma itu mengganggu aroma malah malaikat malaikat enggak suka. Malaikat tidak suka. Malaikat enggak suka bawang berambang. kira-kira nah, malaikat suka rokok enggak? Malaikat juga enggak suka ro rokok. Nah, malaikat enggak suka, apalagi Nabi Muhammad sallallahu Nabi juga tidak suka. Sehingga kalau ada aroma itu ya nyingkir, semua nying nyingkir. Saya mau nanya sama Bapak Ibu tolong dijawab jujur. Kalau misalnya di tengah-tengah pengajian ada orang yang bangun kemudian begini. Mohon maaf ya, ini praktek saja. Contoh. Tut. Jenengan minggir atau terduduk? Minggir atau terduduk? Minggir atau terduduk? Minggir, kenapa? Bau Kan cuma bau Kan cuma bau Kenapa kok, kok jadi minggir? Karena apa? Bau, padahal itu cuma bau Ya sekedar bau itu bisa menyebabkan jenengan minggir Makanya jangan mengatakan Kan cuma rokok, iya mampu lah Ya kan cuman mambu, cuman bau Itu bukan cuman, itu luar Biasa Itu aroma yang sangat menggang Mengganggu Nah ini buat yang sholawat Pengen ketemu Rasulullah Kalau mau ketemu Rasulullah Tinggalkan rokok Kalau belum bisa total Habis mahrib jangan merokok Ibu-ibu nanti kasih komisi saya ya Kalau suaminya mengamalkan Karena suaminya pulang ke rumah Aromanya tidak aroma rokok lah lagi aromanya wa, wangi Pasti ibu seneng kan bu? ibu? Ibu aja seneng kalau suaminya aromanya wangi Tidak aroma roh, rokok Apalagi Nabi Muhammad SAW Beliau akan senang. Ini Caranya begitu Di tubuh ini tidak ada aroma yang tidak disukai Nabi Muhammad SAW Karena mimpi ketemu Nabi itu ditemui Jangan salah lho. Orang kalau mimpi ketemu Rasulullah SAW itu betul-betul ditemui Bukan khayalan Ditemui manrohani filmanam fi fakat rohani hakon fa'inna shaitana layatamathalubi siapa yang mimpi bertemu aku di dalam tidurnya dia telah betul betul bertemu aku karena setan tidak bisa menjelma Menyerupai aku jadi betul betul bertemu aku Rasul yang ngomong kalau betul betul bertemu Rasulullah itu ketemu atau enggak ketemu lambang nah, Rasul aja bilang siapa yang mimpi aku berarti betul betul ketemu aku fakat rohani hakon betul betul lihat aku. Nah, lihat aku sama ketemu bedanya apa? Nah, ketemu itu kan liat. Lihat, lihat itu kata ketemu. Betul-betul. Paham sampai di sini. Nah kira-kira Rasulullah SAW apakah akan menemui kita kalau aroma kita itu tidak enak. Aroma roh kok. Yang kedua kalau mau tidur. Amalkan sunnah Nabi. Man ahya sunnati fakot ahabani wa man ahabani ka nama'i fil jannah. Okamakul SAW. Siapa yang hidupkan sunahku, maka dia telah mencintai aku Siapa mencintai aku, maka dia bersamaku Di surga Kalau di surga bersama Rasul, berarti di dunia juga bersama Rasul Mau tidur, hidupkan sunah Nabi ketika mau tidur Saya sudah selawatan, tapi kok tidur Tidak pernah mimpi ketemu Nabi Turunnya turu coro setan, mengkorap ya, Rasulullah mengatakan Orang yang tidur tengkorap itu Tidurnya calon penghuni neraka Tidurnya penghuni neraka Bukan calon, tidurnya penghuni neraka, jadi kalau mau, mau tahu ciri-cirinya orang yang bakal masuk neraka, kalau tidur mengkurap dari awal maksudnya ya kalau setelah dia tidurnya miring kanan kemudian kok terus setelah dia tidur jadi tengkurap itu tidak jadi ma, salah karena orang tidur tidak bisa menguasai dirinya sendiri. maksudnya di kalah sadar di kalah sadar memulai tidur itu dengan tengkurap atau miring tubuh sisi kanan atau telentang, kalau dia dengan tengkurap eh ini ciri-ciri orang yang bakal masuk neraka Karena orang-orang di neraka itu ketika ditanya, di dunia kamu dulu tidurnya bagaimana? Mengkurap. Mengkurap. Nah, ahli hujanah tidurnya miring ke miring kanan. Miring di sisi kanan. Atau tidur telentang dengan kakinya, telapak kaki menghadap ke arah ke, kiblat. Tidur telentang dengan arah kakinya ini, telapak kaki menghadap ke arah ke, kiblat. Kalau tidurnya sudah mengikuti sunnah, dalam keadaan wudhu, dikatakan orang yang tidurnya wudhu, rohnya akan pergi ke tempat-tempat yang ba. Baik, kalau tidurnya dalam keadaan tidak muduk Rohnya akan pergi ke tempat-tempat yang bu buruk Nah kalau ingin ketemu Nabi Kira-kira di tempat yang baik atau yang buruk Baik, nah selama ini sudah solawat Banyak Bebko tidak mimpi ketemu Nabi Laturumu tahu wuduk Tidurmu enggak pernah muduk Makanya roh kamu enggak mau ketemu Nabi roh kamu pindah ke tempat yang bu buruk Maka Nabi mau ketemu juga susah Jelas sampai di sini? Jelas? Oke okay. Ini yang satu ini, sepele, coba diamalkan seminggu. Siap. Mujahadah bareng saya, ngamalkan seminggu. Ngamalkan tidur sesuai sunnah. Minimal, ya minimal. Kalau muduknya enggak bisa, minimal. Ojo mengkurap. Jangan tengkurap. Miring tubuh sebelah kah? kanan. Baca do, doa, dan bakdal maghrib tidak merokok. Seminggu saja diamalkan. Bapak-bapak sanggup? Mas-mas sanggup? Oh, Poh, kata Ibu. <laughs> Lai, kalau memang memang pengin ketemu Rasulullah ya ada harganya. Mau tiket untuk kelas VIP itu mahal. Mahal atau murah? Mahal. Tiket VIP itu mah mahal ya itu. Jangan jangan bilang, lah, itu para kiai kok banyak yang rokok, para habib jangan rokok, banyak yang Ngerokok, oh jo tiru si ngerokok, tiru yang enggak ngerokok. Habib Novel enggak ngerokok ini, Habib Anis enggak ngerokok, itu kan? Habib Umar bin Habib enggak ngerokok, Habib Salim Az Jatri enggak ngerokok, ya kan? Habib Zain bin Sumit enggak ngerokok. Tiru tu Habib-Habib yang ulama-ulama besar tidak ada yang merok merokok. Lepas kalau sih ditiru sih ngerokok kan salah sih niru, bukan salah sih ditiru. Yang ditiru enggak salah, yang salah yang niru. Paham? Habib kenapa? Habib? habib kok sama rokok ini ngomongnya serius betul? Nah, Saya kadang ngeruduk keting gitu ya Oh pengajian bukan dikasih uangnya tambah ngedum rokok gitu Ya, Sehingga satu majlis itu ngerokok Saya sering ditanya sama orang Habib kenapa kalau datang mepet waktunya? Pas mau naik mimbar baru datang Kenapa kok gak dari awal? Jawaban saya sepilih Jogohati Maksudnya jago hati bagaimana? Karena kalau saya datang awal Di tengah majlis banyak saya lihat orang ro. Rokok takutnya nanti justru saya jadi nggak enak hati sehingga ngomong saya jadi nggak ba bagus karena hati saya sudah rusak. Tapi kalau saya datang itu sudah tinggal naik mimbar, insya Allah yang rokok-rokok nggak, nggak ketokan sama saya. Kalau ketok cuma satu dua orang, saya masih bisa jaga hati hati saya. Tapi udah semua ngerokok, yaitu naudzubillah min the bishop saja tidak seperti itu. Bishop itu tidak seperti itu, dilarang roh merokok, tapi pengajian banyak ada asap, rokok yang salah siapa? bukan jamaahnya yang salah, kita-kita panitianya yang salah, karena gak ngajari biskup itu kan ngajari, betul? biskup tuh ngajari panitianya biskup tuh ngajari, dikasih tulisan dilarang, merok. merokok kemudian ada satpamnya yang ingatkan ada orang merokok, mohon maaf mas rokoknya di ma di kan di kan, mana mana ada tanda dilarang, merokok tapi coba kalau pengajian yang di depan kadang langsung tss, nyumat Rokok Ini kalau lihat saya semua kenapa ini? Santai ya Dan ini terakhir untuk Cerita tadi uh, Majlis Ar-Rodoh Insya Allah Malam Malam Hall nya itu tanggal 10 ya 10 Februari Itu hall di masjid Riyadh 11 Februari Maulid, berarti malam 11 Malam Rebu, dicatat ya 10 malam 11 10 malam 11 Itu ada pembacaan Maulid Simtuduror Seperti biasanya Di kediaman Habib Hashim ya. tak yang di Mertodranan ya, Nanti akan saya umumkan lebih jauh Tapi tolong dicatat dari sekarang ya 10 malam 11 Ada pembacaan Maulid di kediaman Habib Hashim Di Mertodranan Ba'dal Isyak Seperti biasanya Sebagai penutup, saya mau ngasih Uh, hadiah buat jenengan semua yang hadir di sini. Mau? Mau? Ya, Mas Edwin. Edwin mana tadi? Kok menghilang dia? <laughs> Mas Edwin atau Mas Wahid, tolong ambilkan doa duha. Doa duha. Ya, Mas Suroto, Mas Abdul Wahid, Tasik di kamar sini, kamar bawah sini. Ada doa duha. Tolong dibagikan ke semua. Oh ini Edwin ada ini ya. Masya Allah Doa Dhuha ya Tolong dibagi Itu nanti dibaca setelah selesai sholat Dhuha doa Dhuha hmm. Ada yang mau nanya tak ini? Ada yang mau nanya? Tidak ada? Tidak ada? Boleh saya nanya? Jenengan bisa jawab? Pertanyaannya belum tahu kok ya. Ya. Pertanyaan saya sepele. Saya tampak kehujanan atau tidak? Tidak. Padahal saya kehujanan tidak nih. Kehujanan, tapi enggak enggak tampak hujannya bersahabat. Saya kesemuan justru diademgen. Ya diadem, ademkan. Moko-moko nanti jenengan pulang, ya, dia masih seperti ini. Begitu sudah sampai rumah, rodok terus tidur biar tidurnya enak. Setuju? Tapi subuhnya jangan hilang ya. Terus subuhnya hilang. Ini ada doa duha Masing-masing, masing-masing kasih kasih dua, kasih dua, biar nanti bisa ngasih yang lain mau dikasih siapapun boleh. Ini yang saya maksud, ini yang saya maksud, jenengan yang punya sangu untuk kuburan. Artinya, kalau lembaran ini jenengan baca, jenengan simpan di rumah, kemudian nanti setelah umur panjang, jenengan meninggal, khusnul, khatimah, kok putunya lihat, ada doa, duha, putunya bacalah lagi, kira-kira yang untung siapa? Saya! Lalu yang ngedung saya kok, kita yang untung saat saya, tapi ibu juga dapat un, untung karena meninggalkan il, ilmu. Nih lo. Kalau dihafal sendiri udah yang dapat manfaat kita sen, sendiri, tapi kita hafal, kita tulis, kita tinggalkan ini untuk anak saya, ini untuk cucu saya, ini untuk cicit saya dan seterusnya dan seterusnya. Saya mau ngajak mikir begitu. Ya, ngajak mikir begitu. Masing-masing dua ya. Dua. Lah yang malam ini enggak datang jangan iri. Ya ini rezekinya orang yang dah datang. Saya malam ini kok masih pengen nanya hadiah lagi ya? Terus? Ya ya ya boleh boleh boleh boleh boleh terus boleh. Coba saya mau nanya itu Mas Abdul Wahid. Abdul Wahid di mana Abdul Wahid? Abdul Wahid Semanggi. Tolong. Mau saya kasih hadiah lagi? Mau Memang jenengan itu gak punya perasaan Mau ya dikasih hadiah lagi? Mau Mau Banyak atau sedikit? Banyak Mau dan banyak Ini kan memang ini. Macar mau ditanya yang mau dikasih hadiah Mau Itu jawaban yang betul Saya mau ngasih masing-masing hadiah buku Mau Biasanya buku itu dijual. Ini dihadiah, dihadiahkan. Setuju? Loh, ya tegur <laughs> kan Ya kan, Saya mungkin babe, praktek dulu, babe, baru ngajar. Udah ini saya praktekkan dulu. Ya saya praktekkan dulu. Abdul Wahid, mana Abdul Wahid? Arstemanggi. Adakah Mas Edwin? Mas Abdul Wahid... Ada. Oh ya, mana Mas Wahid? Mas Abdul Wahid tu kemarin anaknya laki-laki ulang tahun. Moga-moga jadi anak yang soleh Insyaallah. Amin. Wahid, buku surga, e, istri idamanku ada berapa eksemplar? Nanya. Yang paling banyak apa itu? Lainnya itu? akhlak wali, lainnya itu istri idamanku ada berapa? coba istri idamanku dibagi dulu di kalangan ibu-ibu dulu dia jadi istri idaman semua amin tapi bukan idamanku, bukan lo ya <guluh> idaman suaminya nah, coba nah untuk bapak-bapak nanti kalau bapak-bapak kasih buku ahlul bit Hasanah satu buat bapak-bapak Walaupun sudah punya gak apa-apa ya Nanti bisa dihadiahkan atau dijual Boleh Dijual juga bu Boleh masih segelan kok lumayan 50 ribu Kan asif Tolong dibantu teman-teman Ya ini rezekinya Yang hadir malam hari Ini Sebagai tanda terima kasih saya Karena anda telah hadir di majelis ini Alhamdulillah Besok lagi ya babe ya <laughs> Amin Amin orang saya itu senang bagi-bagi kalau ada yang dibagi senang, itu hobi saya ya hobi saya, gawan bayi nama saya kan Nawfal artinya artinya pria yang dermawan jadi gawannya itu pengennya nyoh nyoh nyoh, tapi saya yang mau dinyohkan belum ada gitu jadi begini dulu nyoh nyoh nyoh, nyoh. sambil bayangkan nyoh mobil mobil mobil mobil mobil. enggak ada yang mau nerima tadi saya begini mobil oh, Jadi kira saya begini itu bedah, nih mobil bedah, enggak Nabi Rasulullah SAW pernah nyuruh Sayyidina Abu Dharul, namanya Ustaz tuh kalau apa namanya ngomong ada dalilnya ya. Rasulullah pernah ngomong sama Sayyidina Abu Dharul, coba gelar sorbanmu, sorbannya belum gelar. Di Solihubohori terus Nabi ngambil begini, padahal ya nggak ada apa-apa. Tapi ditaruhkan sama Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau Nabi yang ngambil, ya mestinya ada apa? Apa? Cuman kita nggak bisa lihat. Nah, kalau saya memang nggak ada apa-apa kan niru saya nggak apa toh, niru begitunya dulu, tuh ya ya moga-moga nanti dengan yakinnya yang jenengan itu diwujudkan, amin Allahumma amin, insyaAllah ya ini teman-teman juga rado bingung Habibnya ini butuh duit banyak buat rado tapi kok bukunya tambah didumkan semua ya saya juga gak tahu. itulah anehnya rado ya, jadi biar orang-orang itu juga ngerti, kalau apa namanya kita di masjid rado itu mengikuti suasana hati, pengen ngedum yodi dum, gitu kan Tolong dibantu biar cepat Alhamdulillah khas tanahnya untuk bapak-bapak Satu-satu ya, bukunya ya Yang gak hadir jangan diambilkan loh oh. Yang gak hadir jangan diambilkan Ini khusus untuk yang ha? Hadir Jadi biar ada bedanya antara yang hadir dan yang tidak hadir Meskipun sakit Dia biasa hadir sakit Ya sudah itu memang nasibnya lagi sakit Kita doakan segera sem sembuh Ini ada catatan rezekinya tenang bu, nanti kalau masih masih ada sisa, pokoknya akan saya bagi-bagi malam hari ini. Abip kok bagi-bagi punya niat oh, banyak niat saya, niat saya pak ba. banyak. Ini yang di depan sedang lirik bib, saya ada kehujanan tapi kok buku nggak nyampe sini. <laughs> ya, Mas Edi ini yang depan-depan kasih dulu Mas Edi. Suroto, sini, jangan takut kehujanan. Apa lagi? Pengen apa lagi? Loh ini saya tantang loh, pengen lagi enggak? Pengen? Rakus <guluh> Boleh, boleh, boleh, boleh Alhamdulillah Ternyata bagi-bagi itu menyenangkan hati Kok gitu enggak mau bagi-bagi kan lucu silakan yang di belakang nih Yang di belakang, beliau-beliau Nah kawan-kawan Tolong ibu-ibu dikasih juga buku Ahlul Bita Hasananya Karena ibu itu yang mengandung ibu-ibu Kasihan Setuju ibu-ibu Oh setuju kasih Ahlul Bita Hasanah Sembuh ya toh Sesok diurus sesok kan begitu Tidak apa-apa, memang pengen. Para pemirsa di rumah, ya malam hari ini kita lihat majelis Ar-Rawdoh lagi bagi-bagi buku untuk teman-teman uh, yang hadir di malam hari ini. Jadi yang tidak hadir, itulah nasib Anda. Gitu. Alhamdulillah. Ya, ibu-ibu kasih alu-bitahnya. Itu istri damankunya masih sisa? Habis kan? Iya. Nah, tinggal yang dijual di meja. Kalau ibu yang belum dapat dikasih. Sudah dapat semua belum? Pokoknya semua dikasih yang hadir. Ibu-ibu masih mau lagi? Masih mau lagi? Masih mau lagi? Hmm, rakus Edwin ambilkan akhlak para wali ibu-ibu kasih lagi Bapak-bapak jangan ibu-ibu Sembuh buh iki entek bangkrut iki Stoknya dihabiskan semua itu stok itu stoknya rodoh saya habiskan malam hari ini Ayo Ini nekat hujan-hujanan Hah, tidak apa-apa, betul. Wah, ini kelihatannya ini murid-murid barisan awal nih, masih muda semua kok. Bapak sama ibu kasih ahlak para wali ya, ahlak para wali. Cukup, insya Allah buat semuanya kan masih banyak ahlak para walinya ya. Alhamdulillah. Ini judulnya Arrozh Syukuran. Arrozh syukuran, karena Habibnya kehujanan moga-moga rezeki gero, gero jok, amin iya, tanah lu lunas, bangunan selo, selesai semua hutang jerengan, hutang saya juga selesai sel. umurnya panjang rezeki, limpah ruah dalam, berkah amin Allahumma, amin selamat dunia, selamat a. Ah. Hero, anak, putu, cucu, semua ilahyomil kia, mah, khususnya kita dan kedua orang tua kita serta pasangan hidup kita masing ma. masing. Amin, Allahumma, amin. Itu lo, enaknya bungo kalau sama senang. Aminnya sama guyu amin. <tuh> Akhlak para wali bagi Mas Doni kameranya kurang mundur. Ayo, pokoknya yang enggak siap ujian-ujanan nyingkir jangan tiru-tiru saya saya gantinya dekat bapak bapak coba lihat ternyata memberi itu enak atau tidak enak kita melihat kebahagiaan di wajah orang lain itu menyenangkan atau tidak menyenangkan menyenangkan melihat orang yang senang jadi senang mestinya yang melihat jadi senang itu bayar atau tidak bayar berarti saya disuruh bayar lagi akhlak para wali akhlak para wali tolong dibagikan bapak dan ibu ahlul bait hasanah ah ibu juga dapat ya. ya jadi ibu dapat tiga buku, bapak dapat dua buku buku, karena ketika nabi ditanya kepada siapa umukah, um umukah umukah, semua ibu, ibu, ibu, ibu baru bapakmu ya yeah. Yang keuangan boleh kasih dulu, Surato. Saya enggak tahu ya stoknya berapa. Jadi kalau misalnya sampai stoknya kurang, mohon dimaafkan ya. Ya. Bapa Ibu malam hari ini datang ke Rasulullah merasa beruntung atau biasa saja? Moga-moga <tuh> untungnya terus. Besok yang jualan dagangannya laku laris. Amin, gitu ya? Yang belum nikah semoga segera dapat jodohnya. Yang belum dapat keturunan segera dapat keturunan soleh soleha. Itu Mas Agus tu belum nikah. Aminnya banter tu. Amin. Dia. Ya. Tidak ya, tahu Mas Edwin amin tak tu? Aminwin Akhlak para wali masih ada kan? Ya Bapak juga dikasih Alhamdulillah Ya mari kita akhiri majlis ini Dengan doa yang biasa kita baca ya Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina muhammadin Miftahiba birahmatillah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 Wasilubi sabila hudak, wa bi asfiak. وَالصَّلَّاتُ عَلَى سَلِيْمٍ وَعَمَارٍ وَالْوَالِيِّ وَالصَّبِيِّ وَالصَّلَّامِ. الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ